Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falamudillalah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 Waman yuti'in Laha wa Rasulahu Faqad faza Fawzan azeema Amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi Kitabullah Wa khairal hadihadi Muhammadin sallallahu alayhi Wa ala alihi wasallam Wa syaral umuri Muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin Bin'ah Wa kulla dholalatin finnar Qala rahimahullah babu sabri Pada siang hari ini Kita menginjak Pembahasan Tentang masalah As-sabr Kesabaran Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Menyebutkan bab ini Pada bahagian ketiga Dalam pembahasan kita beliau Riyadus Salihin Dan beliau Di awal pembahasan ini Menukilkan Beberapa Ayat Beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala Qala ta'ala Ya ayyuhalladhina amanusbiru wasabiru Sebagaimana termaktub dalam surat Ali Imran ayat ke-200 Wahai orang-orang yang beriman Bersabarlah kalian Dan kuatkanlah kesabaran kalian وَقَالَ تَعَالَى وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ di dalam surat Al Baqarah ayat 155 ini pun Disebutkan tentang hal-hal yang terkait dengan masalah kesabaran. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari ketakutan, rasa lapar, berkurangnya harta dan jiwa. Dan buah-buahan Dan kabarkanlah Berita gembira ini bagi orang-orang yang bersabar Dan beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya Yang disebutkan oleh al-imam an Nawawi rahimahullah Dalam upaya Untuk menjadi dalil kewajiban seorang muslim seorang mukmin untuk memiliki kesabaran as-sabr kesabaran secara bahasa artinya al-habsu Penjara, tahanan, atau menurut yang disebutkan oleh Ash-Shaibah al-Jabiri hafidzahullah taala di dalam sarah salah satu usul beliau ithaful uqul, beliau menyebutkan bahwasannya as-sabru logatan. Al-habsu wal-man'u Tahanan atau Cegahan Sesuatu yang Bisa Dikendalikan Kemudian Asyikh Ibn Uthaimin rahimahullah menyebutkan bahwasannya as sabru secara bahasa al habsu wal muradu bihi fi syar'i yang dimaksud dengan kesabaran berdasarkan syariat yaitu habsun nafs menahan jiwa mengendalikan Keadaan diri seseorang Dalam proses habsun nafs ini Beliau rahimahullah Menyebutkan tiga unsur Dikatakan ala thalathati umur habsun nafs ala thalathati umur Mengendalikan jiwa Menahan jiwa atas tiga perkara yang pertama al-awwal ala ta'atillah Menahan jiwa mengendalikan diri Saat ia menunaikan ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-thani yang keduaan maharimillah Yaitu mengendalikan diri Ketika Seseorang Mengendalikan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu saat seseorang harus menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Thalis, perkara yang ketiga, Al-A'adarillahi'l-Mu'limah. Yaitu seseorang mengendalikan diri, menahan jiwanya, Atas takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala Yang dirasa tidak nyaman bagi dirinya Atau sesuatu yang menjadikan dirinya ya, Menderita Ataupun mengalami kesulitan Inilah Tiga macam hal Macam-macam kesabaran yang disebutkan oleh Ahlul Ilm. Kemudian Asyih Hubeid Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala menyebutkan, As-sabru secara istilahan, huwahab sul-lisan, an-anit-tashakki wa tashakhut, yeah. wa nafsi anil jaza'i, wal jawarih, Anlat mil khudud, w shaqil jiyub. W nahwi dzalikah min al qabaih al munafiyatil sabr. Jadi kata asyubaid al jabiri hafidzahullah taala, as al sabr kesabaran itu secara istilah. Yaitu habsul lisan, menahan lisan, mengendalikan lisan. Ani tashakki wa tashakhut, dari kegalauan dan dari kemarahan. Wa anil jaza'i, dan mampu mengendalikan diri. Mengendalikan mental dari kegoncangan, waljawarih anlat milhudud dan mengendalikan anggota tubuh dari memukul pipi, wasakil jiyub dan merobek pakaian dan hal-hal lain yang itu termasuk sikap atau perbuatan yang buruk. Yang akan menghilangkan sikap sabar itu sendiri Definisi ini disebutkan oleh Asyih Ubad al-Jabir hafizahullah ta'ala Sebagaimana juga definisi yang disebutkan oleh para ahlul ilm Seperti misalnya Ibn Al qayyim rahimahullah Dari definisi ataupun istilah pengertian as-sabr, maka kita akan dapatkan, berdasarkan definisi yang disampaikan, atau dinyatakan oleh Asyih Ubaid Al-Jabiri, Hafizullah Ta'ala, seseorang, bisa dikatakan sabar, manakala memenuhi tiga unsur, tiga faktor, sebagaimana disebutkan tadi. Ketika tiga faktor ini bisa dikendalikan Bisa ditahan Maka Seseorang bisa Disebut sebagai orang yang sabar Apa tiga faktor tersebut Atau tiga unsur tersebut Yang pertama Mampu mengendalikan lisan Yang kedua Mampu mengendalikan Keadaan jiwanya, mentalnya Atau hatinya Yang ketiga, mampu mengendalikan anggota tubuhnya Jadi belum bisa seseorang dikatakan sabar Ketika ia menghadapi masalah misalnya Kemudian lisannya ngomel ke sana kemari. Diberi makan. Dijamu makan. Lisannya mengatakan sesuatu yang tidak patut. Makan apa ini? Cuman seperti ini saja. Atau, Seseorang yang tengah menghadapi Masalah. Kemudian ia mengomentari masalah itu dengan penuh menunjukkan kegundah gulanaan ia. Ini lisannya tidak bisa dikendalikan. Seorang naik sepeda motor terus kesenggol, wah bahasanya kurang ajar. Ah, lisannya sudah tidak terkendali. Dia mengucapkan sesuatu yang tidak sepatutnya. Sehingga orang yang sabar adalah orang yang mampu untuk mengendalikan lisannya. Apa yang ia ucapkan, apa yang ia sampaikan, itu menunjukkan kepada keadaan dirinya. Keadaan dirinya yang mampu untuk bisa tidak berkata-kata atau tidak mengucapkan sesuatu yang tidak patut. Kemudian faktor yang kedua, seseorang belum bisa juga dikatakan sabar. Manakala kondisi keadaan mental dia, jiwa dia ya, tidak mampu ia kendalikan. Seorang pebisnis, kemudian dalam bisnisnya terjadi kerugian demi kerugian. Lisannya mungkin dia mampu mengendalikan diri. Tidak mengatakan sesuatu yang mungkin menyakitkan hati. Kerabat kerjanya atau teman-teman bisnisnya. Mungkin dia bisa kendalikan lisannya. Tetapi mental dia, keadaan hati dia, jiwa dia terjatuh, dia khawatir bisnisnya ini bakal gulung tikar, maka kemudian ia berupaya mencari orang pintar, mencari dukun. ini artinya ia tidak sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kerugian demi kerugian di dalam bisnisnya. Mental dia mudah goyah. Mental dia dalam keadaan takut. Wah, harta saya bisa habis ini. Dan seterusnya. Keadaan yang semacam ini tidak menunjukkan kalau dirinya memiliki sikap sabar. Atau seseorang. Mentalnya kuat. Lisannya bisa dikendalikan ya. ya. Tapi ya. Begitu sang istri Menyajikan makan siang kepada dirinya Dia langsung gebrak meja Makanan apa ini seperti ini Artinya apa ya. Anggota tubuh dia, tangan dia Tidak bisa dia kendalikan Sampai harus gebrak-gebrak meja segala. Hanya lantaran melihat makanan yang tidak ia sukai. Melihat sajian yang tidak memuaskan dirinya. Yang seperti ini pun menunjukkan bahwasannya seseorang tidak atau belum masuk dalam kategori Seorang yang bersabar Jadi seseorang yang bersabar Tiga komponen ini harus Bisa dipenuhi Ketika ia menghadapi masalah Anaknya Di dalam keseharian Banyak menimbulkan masalah Ia tidak kemudian lantas menghardik anaknya Dasar anak kurang ajar tidak demikian. Lisannya ia kendalikan. Karena dia orang yang sabar. Bahkan yang meluncur dari lisannya doa. Ya. Doa untuk kebaikan anaknya. Demikian juga anggota tubuhnya. Tidak kemudian melihat anaknya bermasalah, langsung tangannya melayang. Menampar pipisang anak. Tidak. Karena ia mampu mengendalikan aljawari anggota tubuhnya. Ya. Begitu juga keadaan mental dia, nafs dia, jiwa dia. Ya. Melihat anak yang demikian bermasalah tidak lantas menjadikan dirinya sebagai orang tua kemudian berputus asa. Ya. Tidak lantas berputus asa. Sudahlah, terserah aku mau pergi kemana, tidak tetap anak itu dia rangkul tetap anak itu dia dekati, tetap anak itu dia nasihati tidak lantas menjadikan diri dia sebagai orang tua, kemudian berputus asa menghadapi problem yang sedang dihadapi, atau problem yang menimpa pada anaknya ini bila tiga unsur ini Bisa atau ada pada diri seseorang Maka orang ini termasuk orang-orang yang sabar Ketika menghadapi masalah Di dalam kehidupan ini masalah terus silih berganti Hari ini, pekan ini, bulan ini Yang jadi masalah Mungkin anak kita Ganti tahun yang jadi masalah mungkin tetangga kita. Berubah tahun lagi yang jadi masalah mungkin pekerjaan kita. Karir kita. Esok lusa sedikit masalah dengan istri kita dan seterusnya. Masalah di dalam kehidupan ini akan terus senantiasa ada. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya di dalam ajaran agama kita. Di dalam ajaran agama kita, ada ajaran yang membimbing kita untuk menghadapi masalah demi masalah tersebut. Apa itu ajaran? Ya ini ajaran tentang ilmu tentang kesabaran. Bayangkan betapa susahnya hidup kita kalau kita tidak memiliki ilmu tentang kesabaran. Tahun depan masalah entah apa. Tahun depannya lagi masalah apa lagi. Kalau tidak dibekali dengan ilmu yang semacam ini. Urusan yang kecil, yang sepele, masalah pentil sepeda motor, pasti akan menjadikan sesuatu lebih berat lagi masalahnya. Entah yang disalahkan istri kita, entah yang disalahkan bengkelnya, entah yang disalahkan pabrik motornya, entah yang disalahkan segala macam. Hanya masalah pentil. Tapi karena kita ini dibimbing oleh agama, Dibimbing oleh Islam. Bagaimana menyikapi masalah-masalah tersebut. Maka masalah-masalah yang sedemikian kelihatan sulit. Menjadi sesuatu yang sederhana di hadapan kita. Apa resepnya? Ya sabar itu tadi. Sabar. Baru menikah. Satu bulan, dua bulan baru kenal, oh ternyata istri saya banyak kekurangannya. Yeah. Yeah. Kan begitu. Nah, kalau tidak dibekali dengan kesabaran, yeah. dua bulan sudah putus. Yeah. Yeah. Yeah. Menyajikan makanan saja, waduh. Yeah. Belum bisa. Belum bisa. Apalagi penghasilannya sudah pas-pasan. Makan seadanya. Adanya kambing bakar, dimakan. Adanya sate, dimakan. Adanya bebek goreng, dimakan. Seadanya. Iya <laughs> kan? Makan seadanya kan begitu. Kalau tidak disertai dengan kesabaran, masalah-masalah kecil di dalam rumah tangga kita, pasti akan menjadi sesuatu yang besar, bahkan jadi pemicu yang kemudian akan menjadi masalah yang besar. Tetapi dengan bekal kesabaran, ilmu tentang kesabaran, sesuatu yang besar itu masalah akan semakin terminimalisir. Sedikit demi sedikit masalah itu bertahap demi bertahap berkurang. Dengan kesabaran. Walhamdulillah kita menjadi bahagian orang yang telah diberi nikmat dengan Islam sehingga kita ini memiliki satu ajaran memiliki satu ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk kemudian kita tinggal melaksanakannya tinggal melaksanakan bagaimana sih orang hidup itu maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam satu bab dalam satu hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Hadis dari Abi Yahya Suhaib Ibn Sinan radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam bersabda ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min kata Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam ya yeah. Ajaban liamril mukmin sungguh menakjubkan perkara yang ada pada seorang mukmin seorang mukmin tentu punya urusan-urusan dan urusan yang menimpa pada seorang mukmin masalah yang menimpa pada seorang mukmin itu sesuatu yang menakjubkan mengherankan. Kenapa demikian? Inna amrohukul lahu lahu khairun. Karena semua perkara yang menimpa pada seorang mukmin itu, itu akan menjadikan diri mukmin tersebut menjadi mendapatkan kebaikan. Akan mendapatkan kebaikan. Walaihsazali kali ahadin ilalil mukmin dan yang demikian ini tidak akan bisa dicapai, tidak akan bisa diperoleh oleh orang lain kecuali hanya mukmin yang bisa memperolehnya, kecuali hanya orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk meraih kebaikan ini. in asabathu sarau syakara apabila seorang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang menggembirakan sesuatu yang menyenangkan ya seorang mukmin itu kemudian bersyukur yeah. fakana khairan lahu maka sikap syukurnya itu yeah. membawa kebaikan bagi Seorang mukmin. Wa in asobathu darau sobarok dan apabila seorang mukmin itu tertimpa sesuatu yang maborot, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyusahkan dirinya, sobarok seorang mukmin itu kemudian bersabar. Fakana khairan lahu maka sikap sabar yang ada pada diri seorang mukmin ini ya, memberikan kebaikan bagi mukmin tersebut. Ya. Hidup di dunia itu kan cuma senang atau susah kan gitu. Iya. Ada yang ketiga. Selain senang, susah ada yang ketiga tidak ada imam dia dapat kesenangan atau imam dia mendapatkan kesusahan dan bagi seorang mukmin senang atau susah bagi seorang mukmin semuanya akan menjadikan dirinya mendapatkan kebaikan tidak akan rugi tidak akan rugi. Diberi kesenangan. Rizki yang lapang. Rizki yang melimpah. Keluarga yang baik. Rumah yang diidam-idamkan pun ada. Semuanya kesenangan. Bisa ia peroleh. Dan semua kesenangan tersebut. Ia landasi dengan sikap syukur. Maka sikap syukurnya ini akan memberikan kebaikan bagi sang mukmin tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzaa'dzanar rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzaabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan La in syakartum jika kalian bersyukur la azidannakum nisaaya pasti aku tambahkan nikmat kepada kalian wa la kafartum dan jika kalian mengkufuri nikmat tersebut inna azabi lasyadid sesungguhnya siksa amatlah keras Jadi ketika ia mengucapkan syukur ketika ia menyikapi dengan sikap Penuh syukur ya. Maka sikap syukurnya akan memberikan kebaikan Membawa kebaikan bagi mukmin tersebut ya. Sebaliknya manakala ia Ditimpa dengan berbagai cobaan Dengan berbagai musibah ya. Dari mulai tetangganya yang kurang baik Dari mulai ya. Tempat lingkungan bekerjanya Dari mulai Ya Keadaan keluarganya, anaknya, istrinya terus menerus. Ya. Ditimpa berbagai macam musibah, ujian. Ya. Tapi semua itu ia lalui dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran. Ya. Maka sikap sabar yang ada pada dirinya. Akan memberikan kebaikan Karena dengan sikap sabar itu Masalah-masalah yang ada Masalah-masalah yang kemudian bisa Menjadi keadaannya lebih parah Dengan sikap sabar Masalah-masalah itu bisa ter terkendali Maka Sikap seorang mukmin, apapun keadaannya, akan senantiasa memberikan kebaikan demi kebaikan. Ikhafidin azza kumullah. Inilah ilmu tentang kesabaran. Manakala kita jalankan, manakala kita Latih diri kita ya. untuk senantiasa bisa ya. Ya. bersikap sabar. Ya, ya mungkin, ya. diri kita kadang-kadang, wah ya. saya ini sulit untuk seperti itu. Ada pemicu sedikit saja langsung ya. naik darah saya. Ya. Ya. Tipe sumbu pendek, mudah meledak. Dengan keadaan yang seperti ini Ketika kita mengkaji Bab tentang masalah kesabaran Itu setidaknya akan bisa Untuk melatih diri kita Untuk melatih Kalau dulu Sebelum kita belajar Masalah bab kesabaran misalnya Cepat sekali kita naik pitam Cepat marah Cepat tersinggung tapi setelah kita mengetahui ilmunya, bagaimana kita harus bersikap sabar dalam menghadapi masalah, bagaimana kita harus mengendalikan lisan kita, bagaimana kita harus mengendalikan keadaan mental jiwa kita, bagaimana kita harus mengendalikan anggota tubuh kita. Setelah kita mengetahui itu, setahap demi setahap kita harus melatih. Melatih diri. Untuk bisa mengendalikan seluruh komponen yang ada pada diri kita. Baik lisannya, baik keadaan kaki, tangan kita, dan seterusnya. Ya, harus dikendalikan. Ya. Maka ya, disebutkan oleh para ulama, ya, ya, kesabaran itu dalam tiga perkara. Yang pertama tadi disebutkan ya. yaitu seseorang hendaknya habsun nafs ia mengendalikan dirinya. Menahan dirinya. Dalam perkara apa? Alatau'atillah. Ya. Dalam perkara menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kok menaati Allah subhanahu wa ta'ala memerlukan kesabaran? Iya, memerlukan kesabaran. Kalau tidak sabar, ya. ketaatan kita yang terus kita amalkan bisa terputus di tengah jalan. Apalagi kalau amalan-amalan tersebut, amalan ketaatan tersebut, ya. Ya. memerlukan fisik yang kuat, ya. memerlukan mental yang kokoh, Memerlukan finansial. Ya. Ekonomi yang kuat. Ya. Ya. Contoh. Orang ingin pergi haji. Ya. dia nabung terus. Keinginan dalam hal ketaatan. Kepada Allah SWT. Nabung terus. Nabung. Ya. Ya. Begitu ada produk sepeda motor baru. Wah. Bagusnya tabungannya dibongkar dulu ini. Lihat. Godaannya sedemikian besar. Untuk bisa terus agar ia bisa mencapai, bisa melaksanakan. Rukun Islam yang kelima. Dia begitu besar godaannya. Nah, kalau ketaatan itu tidak terus, tidak istimror, tidak istiqomah akan patah di tengah jalan. Ya. Uang yang setiap bulan, setiap hari, setiap pekan, dikumpulkan, dikumpulkan, akhirnya terhenti. Ya. Patah di tengah jalan. Hilang kesabarannya. Ketika menghadapi godaan-godaan, ya, yang godaan tersebut akhirnya memalingkan seseorang dari tujuan utamanya. Salat berjamaah di masjid kalau tidak disertai dengan kesabaran, patah di tengah jalan, tidak istiqomah. Sholat malam juga demikian. Kalau tidak ditunaikan dengan penuh kesabaran, walaupun sudah adzan pertama terdengar, paling di dalam hatinya ah nanti seperempat jam lagi atau sepuluh menit lagi masih bisa sempat untuk sholat witir. Begitu sampai akhirnya adzan kedua pun Ya. Ah nanti saja Hari Jumat Ini ayatnya panjang yang dibaca Terus demikian Sampai akhirnya Sholat jamaahnya tertinggal ya. Karena demikian syaitan itu Menggoda manusia setahap demi setahap ya. Ya. Untuk kemudian menjatuhkan Seseorang meninggalkan Perbuatan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak disertai kesabaran, putus. Ini masalah sabar ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka kesabaran seseorang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu mutlak diperlukan. Kenapa demikian? Ya. Kata Asyih Ibn Uthaymin rahimahullah. Li anna ta'ah saqilatun ala nafs. Ya. Karena sesungguhnya menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu saqilah sesuatu yang berat pada jiwa seseorang. Berat. Untuk bisa taat terus, ya. untuk senantiasa bisa ya. istiqomah di atas al-haq, berat. Ya. Ya. Ya. Untuk bisa taklim terus, ya. godaannya besar, bisa digoda dari temannya, dari muamalah, bisnis, bisa. Bisa juga karena mungkin ya, salah faham dengan ustadnya. Wah, saya nggak mau taqlid sama dia. Wah, patah akhirnya dia. Ya, tidak lagi hadir di majelis-majelis ilmu. Ya, bisa karena mau amalah. Ya, saya malu kalau hadir di majelis itu nanti ketemu ya, Pak Ahmad. Hutang saya banyak sama pak Ahmad malu saya kalau nanti ketemu belum bisa bayar godaannya sedemikian besar akhirnya dia lebih merelakan untuk tidak hadir di majelis ilmu setan membisikkan pada dirinya kan tidak hadir di majelis ilmu bisa juga kan lewat streaming ah setannya sudah mulai iya lewat streaming lewat radio Ia ya, dibuka streamingnya, setelah itu ngantuk. Kan namanya syaitan terus begitu. Nah, ini ketika seseorang ingin menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh luar biasa. Karena para ulama sendiri menyatakan bahwasannya Menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Thaqilah Sesuatu yang berat Berat sekali Maka ujian itu Ujian para ambia lebih berat Kan begitu Al-amthal fal-amthal yang semisalnya, yang semisalnya Ujian para aima Demikian juga mungkin di atas, para di bawah para ambia. Terus demikian. Allah menguji masing-masing hambanya sesuai dengan kadar kemampuan yang ada pada diri. Hamba tersebut diuji terus. Ya. Ini terkait ketika seseorang menjalankan ketaatan ya. kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terasa berat, berat dari segi fisik, bisa berat dari segi, mungkin fisiknya sudah ya, sudah sedemikian, ya, sepuh sudah sedemikian tua, ya, berat dari sisi yang lainnya, ya, dari segi misalnya finansial, ya, dan yang lainnya. Godaan untuk bisa ya, menjalankan, Ketaatan Itu senantiasa ada Karena Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayuhalladhina amanusbiru Wasabiru Warabitu Wattaqullaha laallakum tuflihun Wahai orang-orang yang beriman Bersabarlah kalian Dan kokohkanlah Tetapkanlah kesabaran kalian tersebut dan berjagalah kalian Bertakwalah kalian kepada Allah La'allakum tuflihun yeah. Semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan kesuksesan yeah. Mendapatkan kejayaan Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini yeah. Yeah. Mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bersikap sabar dalam keadaan apapun. Maka di dalam firman Allah SWT disebutkan, Ya ayuhal ladhina amanus biru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Ya. Yaitu bersabar dari segala kemaksiatan. Ya. Demikian juga bersabar ala to'ah, ya. di atas ketaatan. Ya. Dan mengikatkan diri dengan banyak-banyak mengerjakan kebaikan. Disebutkan di sini Warabitu ya. ya. Senantiasa kalian Untuk banyak mengerjakan Kebaikan ya. Ya. Dan mengikuti Hal-hal ya, yang baik ya. Ini ya, Sabar Di dalam Melaksanakan Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian sabar pula ketika atau sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah haramkan As-shabru an maharimillah ya yaitu bersabar dari perbuatan-perbuatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan maka hendaklah seseorang mampu menahan dirinya dari hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan kenapa demikian li'annannafsall ammarah bisu karena sesungguhnya jiwa ini senantiasa untuk selalu mengerjakan sesuatu yang jelek Memerintahkan kepada sesuatu yang buruk Kecenderungan jiwa Bisa cenderung kepada sesuatu yang jelek Mengajak kepada kejelekan Maka hendaklah seseorang bersabar ya. di dalam menghadapi yang demikian ini. Ya. Misalnya apa? Misalnya ya. perbuatan dusta. Ya. Ya. Dalam keadaan kondisi-kondisi tertentu, seseorang ya. bisa terjatuh untuk berbuat bohong, berbuat dusta. Yang penting dirinya selamat Ini menunjukkan bahwasannya Kecenderungan jiwa Untuk melakukan perbuatan dusta tersebut Berbohong Atau demikian juga menipu Prinsipnya dirinya tidak mau dirugikan Akhirnya Dalam jual beli dia menyembunyikan barang tersebut catat celaknya itu dia sembunyikan. Ya. Ya. Unsur unsur tipuan sudah ada padanya. Ya. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya dirinya tidak mengalami rugi, tidak mengalami kerugian. Ya. Ya. Maka. Dorongan jiwanya untuk senantiasa ya. Ya. berupaya ya. agar jual-beli yang ia lakukan bisa cepat selesai. Ya. Dengan cara itu tadi. Unsur-unsur ya. tipuan ia lakukan. Ya. Ini di dalam muamalah. Ya. Dan seseorang cenderung ya. Untuk memakan harta yang batil ya. Ya. Seperti riba ya. Ya. Atau mungkin harta yang memang bukan miliknya ya. Apalagi Wah ini ada sisa anggaran ya, Buat bancakan ya, Kata orang Jawa buat bancakan dibagi-bagi. Padahal itu bukan harta miliknya, harta milik negara. Nah, yang demikian ini kecenderungan jiwa untuk senantiasa dengan sikap tomak, rakus, ia ingin menguasai semuanya. Karena memang Jiwa ini senantiasa mengarahkan seseorang untuk berbuat kejelekan. Ya. Nah, Manakala kita tidak waspada. Ya. Manakala kita tidak bersabar. Ya. Menyabarkan diri untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya. Bersabar. Ya. Maka ya. ketika sikap sabar itu ada. Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan usaha dia. Dengan sikap sabarnya akan menjadikan dirinya selamat. Maka ikhwafiddin a'azakumullah sedemikian banyak. Godaan-godaan. Yang menimpa seseorang. Dan yang ketiga. Al-amru thalith. Yaitu as-sabru'ala'a darillahil lima Yang seseorang hendaknya ia bersabar atas takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala Yang mungkin takdir-takdir itu menjadikan dirinya susah ya, Menjadikan dirinya hidup terasa sempit ya, Susah dan seterusnya ya. Maka hendaklah seseorang untuk bisa Mengendalikan diri ya. Ditinggal Oleh orang-orang yang dicintainya Orang-orang ya. yang ia cintai Meninggal dunia Itu termasuk daripada Seseorang hendaknya bersabar Dalam menghadapi takdir Takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya. Termasuk usahanya Karirnya Ya Semuanya buntu misalnya. Itu merupakan bahagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya adalah merupakan ujian bagi kita. Bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Akankah ia terus ya, menampakkan kesabaran? Dengan cara apa? Ya, ya, berbagai malapetaka, berbagai... Kesengsaraan itu menimpa dirinya. Akankah ia menjadi orang yang sabar? Apa bukti sabarnya? Bukti sabarnya ia tidak mencela Allah SWT. Bukti sabarnya ia tidak kemudian menuduh Allah SWT tidak adil. Wa'iyadzubillah. Ya, misalnya. Justru ujian-ujian itu menjadikan diri dia husnudhon kepada Allah semakin besar. Datang ujian, datang ujian. Datang ujian lagi terus. Husnudhon dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin besar. Sudah dalam keadaan hidupnya pas-pasan. Lahir seorang anak. Anaknya autis. Wah. Luar biasa berat. Tapi ia menyadari kehadiran anak yang demikian ini, ia menyadari. Ini justru, ya, ini bersikap, ya, ini bersikap khusnudon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru dengan kehadiran anak ini, Allah ingin menjadikan diri saya sebagai orang tuanya, menjadi orang tua yang baik. Orang tua yang senantiasa diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yaitu dengan sikap sabar. Sabar menghadapi anaknya. Yang dalam keadaan ya, tercipta seperti itu. Sabar dia. Dengan kesabaran itu, pahala Allah terus berlipat. Dengan hadirnya seorang anak yang seperti itu, dia husnudhan kepada Allah Subhanahu SWT, akan mengangkat derajat dirinya. Akan menjadikan pahala itu semakin bertambah, semakin bertambah. Kenapa? karena ia menyikapi anak itu dengan kesabaran, sehingga dengan demikian, ya. Ya. sebagaimana hadis tadi, apapun yang menimpa dirinya akan memberikan sesuatu yang baik bagi diri, istrinya, keluarga seluruhnya. Ya. Ya. Maka ikhwah azakumullah kumuloh, inilah diantara Faktor kesabaran dan saat bagaimana saja kesabaran itu harus ada pada diri kita Sebagaimana tadi disebutkan yaitu dalam tiga perkara Tai. Ada seorang yang seseorang yang kadarnya orang tuanya berpisah, bercerai. Semua anaknya dirawat oleh sang ibu. Sedang bapak menikah lagi. Punya keluarga lagi. Apakah anak-anaknya masih berkewajiban untuk berbakti kepada sang ayah yang telah menikah lagi? Sementara sang ibu melarang anak-anaknya untuk menemui sang ayah. Dikarenakan kebencian kepada mantan suaminya tersebut. Jazakumullahu khairah wa antum, jazakumullahu khairah. Ya. Adapun sikap seorang anak kepada ayahnya tetap. Harus menunjukkan akhlak yang baik, adab yang baik. Karena itu termasuk bahagian daripada birul walidain. Terlepas daripada sang ayah yang mungkin dalam tindakan dan sikapnya ya, melukai ibu misalnya. Ini misalnya. Ya, maka yang demikian tidak lantas menggugurkan Kewajiban seorang anak untuk ya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah bagaimana dengan sikap ibu yang melarang nasehati? Ya, Dinasehati. Ya, apalagi kalau misalnya ada nanti adik kita atau kakak kita, kakak kita yang wanita. Tetap yang menjadi wali adalah ayahnya. Walaupun sudah berpisah dengan ibu. Jadi sikap ibu yang mungkin benci karena sakit hati. Ya, atau yang lainnya dinasehati. Karena kita sebagai seorang anak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk birul walidain. Berbuat baik. Ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua, baik kepada ayah, terlebih kepada ibu. Wallahu a'lam bishshawab. Apa hukum orang yang berdoa di depan kuburan dengan mengangkat kedua tangan secara kasat mata bohir yang nampak dia meminta kepada orang yang ada di dalam kubur, ya syirik, ya, meminta kepada ahlu kubur, ya, tidak boleh. Apakah ada benar ada sholat jiwa dan sholat raga? Dikarenakan dunia ini berpasangan siang malam pria wanita, begitu juga sholat jiwa raga. Wallahu aalam bissawab. Mungkin Wallahu aalam ya. Yang jelas sholat ya sholat sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku menunaikan menegakkan salat tersebut. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat, itulah yang kita ikuti. Tidak ada salat raga, tidak ada salat jiwa. Ya. Salat tegakkan sebagaimana yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Wallahu alam bis'al Apakah salat gerhana adalah fardu kifayah? Salat gerhana Hukumnya sunnah mu'akkada ya. Ada sebagian ulama yang mewajibkan bahkan ya. Sunnah mu'akkada ya. Maka Maka kita berupaya untuk bisa menunaikannya. Manakala kita melihat gerhana tersebut. Baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Selama kita melihat, maka tegakkan sunnah tersebut. Ya. Apa makna fardu kifayah itu? Kalau fardu kifayah seperti misalnya merawat jenazah. Ya. Apabila jenazah itu sudah ada yang merawat, ya, memandikan, mengkafani, menyolatkan, ya, dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin, maka sebahagian kaum muslimin yang tidak ikut melaksanakan perawatan jenazah tersebut, ya, tidak ikut memandikan, tidak ikut mengkafani, tidak ikut menyolatkan, maka yang sebagian yang tidak ikut ini tidak berdosa, karena sudah terpenuhi kewajiban itu oleh sebahagian kaum muslimin. Ini yang dikatakan fardu kifayah. Ya, jadi dengan terpenuhinya kewajiban oleh sebahagian kaum muslimin, sehingga kaum muslimin yang lain tidak terkena dosa, ya, karena sudah ada yang menunaikan kewajiban tersebut. Wallahu a'lam bishowab. Mungkin sampai di sini kita persiapan untuk Menjelang solat duhur, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita kaji dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersabar di dalam menjalankan ketaatan, di dalam menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan di dalam menerima takdir-takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh